Assalamualaikum Saudaron berita malam edisi hari ini Minggu 18 Desember 2016 dibacakan Ardian TNI tangkap 2 pengedar narkoba di minimarket. Tebing Jalan kilometer 60 kembali longsor. Hilang padi modern jadi besi tua. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom SLAM BFM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lokus Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lokus Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rambia FM. Sudadlun tim khusus Kodam 1 Bukit Barisan membekuk 2 pengedar narkoba dalam penyergapan di sebuah minimarket Jalan Pasar 9, Desa Tembung, Deleserdang, Sabtu petang. TNI berharap BNPB Sumatera Utara menindaklanjuti kasus ini karena ada dugaan jaringan ini dikendalikan seorang narapidana. Kaur Medmas Pendam 1 Bukit Barisan Kapten M. Yamin Sohar mengatakan. Dari kedua tersangka, Angga Kurniawan alias Petot dan M. Cuhri disita barang bukti sabu 1 ons yang dikemas dalam 2 bungkus terpisah serta uang Rp700.000. Penangkapan ini diawali penyamaran oleh anggota tim Susko Dam 1 Bukit Barisan dengan Angga. Dari situ jelas siamin terungkap jika jaringan ini memiliki pengendali yang berstatus narapidana Rutan Tanjung Gusta Medan. Pria berinisial J itu diakui tersangka Angga memerintahkan langsung untuk menjemput sekaligus mengantar sabu-sabu yang dipesan oleh pembeli. Yamin mengatakan tersangka dan kasus ini akan mereka limpahkan ke BNNP Sumatera Utara. Ia pun berharap BNN berani menindaklanjuti kasus ini dengan memeriksa J sekaligus menggeledah rutan Tanjung Gusta. Gerlun Jalan Melabu Gempang di Saraperlak, Kecamatan Sungai Mas Aceh Barat kembali di Gerus Longsor. Akibatnya badan jalan provinsi ini bila terus dibiarkan dipastikan akan putus total sehingga butuh segera diperbaiki. Junaidi warga Sungai Mas kemarin mengatakan kerusakan jalan ini sudah berlangsung lama yakni sedikit demi sedikit dikeruk akibat diguyur hujan. Ia juga menyampaikan terhadap kerusakan sudah berulang kali disuarakan penduduk dan pengguna jalan. Apalagi jalan tersebut bukan saja digunakan penduduk Sungai Mas, namun pengendara yang melintas dari pantai timur dan utara Aceh, dari pantai barat selatan Aceh. Keluhan pengendara bukan saja pada jalan kilometer 60, tetapi juga jembatan tutut kecamatan Sungai Mas pada lintasan tersebut yang sudah dua tahun terakhir rusak di bagian abutmen, namun tidak kunjung diperbaiki. Sebelumnya, Kadis Marga Aceh Barat, Oscar Muda Dilaga, mengakui bahwa Kerusakan jalan provinsi Lintas Melabu Gempang merupakan tanggung jawab provinsi untuk diperbaiki. Namun ia tetap berharap jalan tersebut butuh pemeliharaan sehingga tetap lancar. Darulun anggota DPRK KPD Mahfudin Ismail mengatakan kilang padi modern milik pemerintah Aceh yang dibangun di Gampung Jempapi di kini terancam menjadi besi tua. Pasalnya saat ini tidak ada aktivitas penggilingan padi secara modern di pabrik tersebut. Ia juga mengatakan tahun 2015 pemerintah Aceh telah menganggarkan dana 1,6 miliar rupiah Guna menghidupkan kembali kilang padi modern tersebut Antara lain digunakan untuk pengadaan mesin dryer atau mesin pengering padi yang baru Disebutkan pemerintah Aceh melalui dinas pertanian Aceh tidak mampu mengelola pabrik modern itu Seharusnya diserahkan kepada PMK PD untuk pengelolaan pabrik Untuk itu pihaknya mendesak pemerintah Aceh menyerahkan pabrik padi modern yang kini terlantar kepada PMK PD untuk dikelola pengusaha di PD. para detasmen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri dibantu Polres Kota Surakarta, Jawa Tengah menggeledah rumah seorang terduga teroris di Kampung Sewu RT01 RW07 Kecamatan Jebres Solo. Densus yang dibantu anggota Polres Kota Surakarta dan pasukan Gegana Brimob menggeledah rumah Tri Setioko pada sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Densus yang dibantu tim Inavis Polresta Surakarta dan Gegana menyisir rumah Tri sekitar 30 menit. Polisi menemukan sejumlah benda di rumah terduga teroris antara lain dua jerigen cairan zat kimia, paku, paralon, tas ransel, dan telepon genggam. Kapolresta Surakarta Kombes Polisi Ahmad Lutfi mengaku bahwa pihaknya hanya membantu atau mendukung kerja Densus 88 di Solo. Untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke tim Densus 88 yang memang memiliki wewenang terkait kasus itu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi di FM. FM. Sudarlun Peneliti Human Rights Watch Andreas Harsono mengatakan tidak yakin Basuki Cahaya Purnama atau Ahok bisa keluar dari jeratan hukum terkait kasus dugaan penodaan agama yang membelitnya. Andreas mengatakan dirinya telah menjadi peneliti kasus-kasus penistaan agama selama 15 tahun. Dalam hampir setiap kasus yang diangkat ke meja hijau, pelaku kebanyakan dinyatakan bersalah dengan dakwaan penodaan agama. Kemungkinan sangat kecil Ahok tidak masuk penjara. Selama opini publik belum tergeser, selama itu juga stigma itu ada di pikiran orang. Berdasarkan data HRW sejak era reformasi terdapat 130 kasus penodaan agama yang telah masuk ke pengadilan dan telah divonis bersalah, termasuk kasus Lia Eden. Namun dari ratusan kasus ada beberapa yang lolos ceratan hukum. Misalnya kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan pendeta Moses Algesan dari Medan. Moses saat itu dituduh menistakan agama Hindu etnik Tamil. Jadi fonis bebas karena apa yang dilakukannya, yaitu menerjemahkan kitab agama Hindu, bukan dianggap sebuah penodaan. Darulun belasan korban pesawat Hercules C-130 milik TNI Angkatan Udara yang jatuh dalam penerbangan dari Timika menuju Wamena Provinsi Papua telah dievakuasi hari ini. Kepala Stab TNI AU Marskal TNI Agus Supriyatna mengatakan seluruh kru sebanyak 13 orang meninggal dunia. Semuanya kini telah berada di Lanud Wamena serta dibawa menggunakan helikopter dan pesawat Hercules. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Urianto membenarkan bahwa pesawat tersebut bertolak dari Timika pada pukul 05.35 waktu Indonesia Tengah dan diharapkan tiba di Wamena pada pukul 06.13 waktu Indonesia Tengah. Namun menara pengendali lalu lintas udara hilang kontak dengan pesawat tersebut pada pukul 06.02 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 30 personel TNI AU berada di dalam pesawat itu. Puing-puing pesawat dan para korban ditemukan di Gunung Lisua, Distrik Minimo Kabupaten Jaya Wijaya. Dari Newsroom Seram di Tanjung Permaiskian, Berita Malam, edisi Minggu 18 Desember 2016. Berita pagi Seram BFM hadir kembali pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Kita, malam mini, juga bisa anda akses di situs internet www.stramdevm.com. Follow juga Twitter